Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sidralun Berita Sore Edisi Hari Ini Jumat 17 April 2020 dibacakan Ahyar dan Kamal. ODP gedung Diklat Cotbate Gelungku, Birin, bertambah. 19 Aceh Besar disinfeksi 26 masjid, 130 relawan diterjunkan. Di PRA, prioritas 2020. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Ram BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Radio Amanda 104 FM Takingon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sedaralun, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP yang menempati gedung diklat di Cotbatia Gelungku, Panrah Biren bertambah sejak dua hari terakhir. Informasi diperoleh awalnya, hanya dua orang sekarang terus bertambah dan sudah ada delapan orang yang isolasi atau karantina di gedung diklat tersebut. Dari Biren, Yusman Din Idris melaporkan. bicara Tim Gugus Tugas Penanggulangan Virus Corona Biren, Huseini, SH, mengakui ada penambahan enam orang lagi. Tambahan enam orang adalah warga Biren yang baru pulang dari luar daerah tidak melakukan isolasi atau karantina di rumah tetapi memilih ke gedung diklat Jodbat Tegelungku. Mereka kedelapan orang tersebut menurut laporan dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dan tetap dalam pemantauan tim medis. Husaini menambahkan tingkat kesadaran kepedulian semua pihak dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona sudah semakin baik dan mendapat respon positif. Sikap itu ditunjukkan dengan sama-sama menjaga dan mencegah dengan berbagai kegiatan dan mengikuti protokol penanganan virus corona. Syederalun pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan Paldam IM Peralatan Kodam Iskandar Muda, PMI, Bank Aceh Cabang Janto, serta KNP Aceh Besar melakukan penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu, serta pembagian masker kain di 26 masjid di Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka bentuk kepedulian pemerintah juga pemuda Aceh Besar terhadap pencegahan pandemi COVID-19. Mereka bekerja karena peduli, tanpa ada SK, tanpa ada gaji. Mereka berinisiatif membantu masyarakat dalam hal ini, melakukan inspeksi, membagi masker, juga mengukur suhu tubuh jamaah. Mawardi Ali juga mengajak masyarakat untuk tidak merasa aman sementara waktu. ...tapi tetap waspada dan melakukan sejumlah anjuran dari WHO, juga pemerintah. Sementara itu, Rahmat Aulia Ketua KNPI Aceh Besar, ...mengatakan sebanyak 130 relawan yang tergabung dari PMI, ...juga pemuda dari beberapa paguyubansa Aceh Besar, ...diterjunkan hari ini untuk melakukan kegiatan antisipasi COVID-19. Ia juga mengatakan bahwa KNPI Aceh Besar... ...akan terus melakukan upaya-upaya bersama pemerintah... ...agar penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Badan Legislasi atau bil baniran kot 10 judul rancangan Kanun, atau rakan prioritas tahun 2020. Dari 10 judul rakan, itu 4 Rakan merupakan usulan eksekutif dan selebihnya merupakan rakan sisa pembahasan tahun 2019. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, melaporkan... Wakil Ketua Banlek di PRA, Bardan Sahidi, mengatakan sebelum menyepakati 10 judul rakan tersebut, pihaknya sudah duduk dengan tim pemerintah Aceh yang dihadiri asisten 1M Jafar dan karu hukum Amrizal Ciprang. Rapat dipimpin Ketua Banlek, Azhar Abdurrahman, dan diikuti anggota Banlek lainnya. Rapat di tengah pandemi COVID-19 itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak ke-10 rakan prioritas tersebut menurut Bardan perlu segera dibahas sebagai pijakan pemerintah Aceh dalam bersikap. Pihaknya sudah menyampaikan ke-10 judul rakan itu kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin untuk disiapkan SK pembahas. Saudara puluhan abang becak motor atau betor Kamis kemarin mendatangi gedung DPRK Langsa untuk mengadukan tidak mendapat bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 dari saat Polres Langsa. Bantuan sosial itu merupakan program keselamatan tahun 2020 dari Mabes Polri bagi para sopir dan jasa angkutan terdampak coronavirus disease ataupun COVID-19. Dari Langsa Zubir melaporkan. Puluhan Abang Betor ini datang ke gedung DPRK pada Kamis 16 April sekitar pukul 13.20 WIB dan perwakilan Abang Beca dipersilakan masuk ruang kerja wakil ketua 1 DPRK Langsa. Tanpa hadir Kasat Lantas, AKP Hendra Marlan, Kasat Intelkam, AKP Zulfahmi, Kabak Ops, AKP Sartono Ibtu Arif Sukmo, Wibowo SIK. Kepada Wakil Ketua DPRK Langsa Saifullah, salah seorang tukang beca Ismail, mengatakan bantuan dari saat lantas polres langsa itu tidak adil karena tidak semua tukang beca mendapatkannya. Menurutnya, jumlah penerik betor di langsa ini ada sekitar 1.500 orang, akan tetapi yang mendapat bansos hanya 100 orang lebih. Menikapi keluhan tukang betor ini, Wakil Ketua 1 DPRK Langsa Saifullah menjelaskan, harus dipahami bahwa setiap pembagian bantuan pasti ada pro dan kontra. Menurutnya, para abang betor yang tidak kebagian Bansos jangan berkecil hati karena tak mungkin semua akan mendapatkannya dengan kuota yang terbatas. Saat ini, pihak DPRK dan Pemkolangsa juga sedang mengadakan rapat terkait rencana penyaluran bantuan pandemi COVID-19. Sudah Universitas Syah Kuala ataupun Unsyah menyumbang sejumlah alat pelindung diri atau APD untuk tim medis yang bertugas di rumah sakit umum daerah. Dr. Zainal Abidin atau RSUZA, Banda Aceh dan RSUD Meraksa. Dari Banda Aceh, Jalimin melaporkan. Bantuan ini diserahkan melalui perwakilan rumah sakit tersebut di Sekretariat Satgas COVID-19 Unsyah Darussalam, Banda Aceh. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Unsyah Dr. Dr. Safrizal Rahman MKS SPOT menjelaskan bantuan itu terdiri atas dua kelompok. Pertama, bantuan dari Fakultas Kedokteran Gigi untuk tim medis di RSUZA dan RSU Maraksa. Kedua, bantuan dari Satgas COVID-19 Unsyah untuk peserta didik PPDS yang bertugas di ruang ICU rumah sakit tersebut. Bantuan dari FKG diserahkan dekan FKG Unsyah, Dr. Dr. Gigi Cut Soraya MPD SPKG kepada Wakil Direktur Pelayanan RSUD meraksa Dr. Ihsan SPM dan Dr. Dr. Herlina Dimiyati SPAK dari perwakilan RSUZA. Sedangkan bantuan dari Satgas COVID-19 UNSYAH diserahkan oleh Rekan Fakultas Kedokteran UNSYAH Profesor Dr. Dr. Maimun Syukri SPPD KGH kepada Dr. Herlina yang juga Koordinator PPDS UNSYAH. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sedaralun Posko bersama penanggulangan penyebaran virus COVID-19 Aceh Tamiang hingga kini belum bisa menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memeriksa pendatang ke Aceh secara maksimal. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna melaporkan, Penyebabnya antara lain, Posko tersebut masih kekurangan angkeran, petugas dan peralatan yang dibutuhkan. Sehingga posku yang didirikan di kompleks terminal terpadu Kuala Simpang ini hanya memeriksa kenderaan yang masuk dari Sumatera Utara pada waktu-waktu tertentu saja. Kondisi ini juga mengakibatkan masih banyak kenderaan, khususnya mobil pribadi yang lolos dari pemeriksaan. Amatan serambi di lokasi pemeriksaan terhadap penumpang bus, mobil pribadi, dan berbagai jenis kenderaan lain memang mulai diperketat seiring tersedianya satu bilik disinfektan di posku tersebut. Semua penumpang kenderaan diharuskan menjalani pemeriksaan suhu tubuh, lalu masuk ke bilik disinfektan, dan kemudian diakhiri dengan pengukuran suhu tubuh tahap kedua. Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Aceh Tamiyang, Syahri, mengakui sistem pemeriksaan pendatang ke Aceh di posku tersebut harus ditingkatkan. Selain butuh penambahan perlataan yang dibutuhkan, seperti rapid test, Syahri juga berharap pemerintah Aceh bersedia mengucurkan anggaran yang memadai untuk posko tersebut, supaya pendatang yang masuk ke Aceh melalui jalur darat benar-benar terawasi dengan baik. Sederolun pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh Kamis kemarin mulai menyalurkan paket sembako untuk masyarakat atau orang miskin baru yang perekonomiannya terdampak akibat mewabahnya virus corona ataupun COVID-19 di Aceh. Dari Losukun, Jafarudin melaporkan Penyaluran paket sembaku tersebut dimulai dari Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, dan selanjutnya Kota Loks Lalu kepada sejumlah Kabupaten kota lainnya di Aceh Tiga kabupaten kota itu terlebih dahulu menerima bantuan karena sudah karena sudah telah merampungkan data dan jumlah masyarakat terdampak COVID-19 Untuk dapat menyalurkan bantuan itu penerima bantuan harus dituangkan dalam surat keperusahaan masing-masing kepala daerah setempat Untuk Aceh Besar, bantuan sembako yang disalurukan 2.810 paket, kemudian untuk Aceh Utara 5.325 paket sembako, dan kota Loksmawe 525 paket. Bantuan diantar oleh Dinas Sosial Aceh tersebut masing-masing diterima langsung oleh kepala daerah setempat. Sedar halun penyebaran virus corona COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Tidak terkecuali di Indonesia atau Aceh dan khususnya di Kabupaten Biren. Sejauh beberapa bulan ini, perekonomian masyarakat di Biren mulai lumpuh. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan, Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya berbagai jenis usaha, seperti warung, rumah makan, toko pakaian, dan berbagai jenis usaha lainnya. Bahkan tukang becak dan ojek, serta supir bus dan supir truk juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Begitu juga masyarakat miskin di desa-desa juga semakin sulit memperoleh pendapatan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRK Biren, Rusidi Muhtar, ikut perhatin dengan kondisi ekonomi masyarakat Biren saat ini. Karena itu dirinya mengharapkan kepada eksekutif untuk segera menelanjuti kondisi ini agar masyarakat tidak larut dalam kesusahan. Pihaknya bersama eksekutif telah menyetujui penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang mencapai 36 miliar rupiah. Dana sebesar ini harus benar-benar dipergunakan dengan cepat dan tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Serajul juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengaku optimis bahwa pandemi virus corona ataupun COVID-19 akan selesai pada akhir tahun 2020. Menurut Yuri, pandemi bisa segera selesai apabila pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berjalan dengan baik dan ditangati masyarakat. Kompas.com melansir. Hal tersebut juga ia katakan terkait ucapan Presiden Joko Widodo yang meyakini bahwa pandemi COVID-19 akan selesai pada akhir tahun 2020. Ia mengatakan apabila semua kebijakan pemerintah seperti EPSBB atau Fiscal Distancing dijalankan dengan baik, maka yang diucapkan Presiden akan terealisasi Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yakin bahwa wabah COVID-19 di tenang air akan berakhir pada akhir tahun 2020. Keyakinan ini diungkapkan Joko Wisan memimpin rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap pariwisata lewat video conference Kamis 16 April 2020. Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengungkapkan optimisme bahwa pariwisata dalam negeri akan kembali berkembang pada tahun 2021. Sedaralun sebuah rumah sakit di Chicago, Amerika Serikat merawat pasien COVID-19 yang parah dengan rendesivir obat antivirus keluaran perusahaan bioteknologi Amerika Serikat, Gilead Science, Inc. dalam uji coba klinis. Uji coba klinis itu diawasi ketat untuk melihat pemulihan cepat dalam demam dan gejala pernafasan dengan hampir semua pasien keluar dalam waktu kurang dari seminggu. Kompas.com melansir. Melansir Star News, rendesivir adalah salah satu obat pertama yang diidentifikasi memiliki potensi untuk berdampak pada SARS-CoV-2, virus corona jenis baru yang menyebabkan COVID-19 dalam tes laboratorium. Hasil uji klinis Gilit sangat ditunggu-tunggu, dan hasil positif kemungkinan akan mengarah pada persetujuan cepat oleh Food and Drug Administration dan badan pengatur serta pengawas obat lainnya. Jika aman dan efektif, itu bisa menjadi pengobatan yang disetujui untuk pertama kalinya melawan penyakit COVID-19. Departemen obat University of Chicago merekrut 125 orang dengan COVID-19 ke dalam dua uji klinis fase 3 gilit. Dari orang-orang itu 113 memiliki penyakit parah. Semua pasien telah diobati dengan infus Remdesivir setiap hari. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita sore edisi Jumat 17 April 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami wwwi.srambi fm.com. Follow juga Twitter kami @srambifm. Syeder alun. Wassalamualaikum.